Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wala haula wala quwata illa billahi wa ba'd ikhwatal liman aaza jami'an bapa-bapa dan juga ibu-ibu, calon bapa dan juga calon ibu, saudara-saudariku semua yang insyaallah senantiasa dimelakan Allah subhanahu wa ta'ala segala puji bagi Allah atas karunia-Nya siang hari ini kembali kita bisa bersua Bersilaturahim dan mengisi waktu kita Di tengah kesibukan kita, Allah izinkan kita Untuk mengisi jiwa kita dengan penguatan iman Melalui majlis ilmu atau majlis ta'lim Yang kita rutinkan setiap ba'da selat zuhur berjamaah Dan di kesempatan siang hari ini Tema kita masih seputar tentang Islamic Parenting Tarbiatul Aulad Islam dan kita melanjutkan kajian kita dari bulan yang lalu mengenai tema mendidik anak secara fitrah. Dan tema kita masih menjadi lanjutan fitrah pertama yang wajib kita jaga dari anak-anak kita yaitu fitrah tauhid. Anak-anak kita termasuk kita sejatinya sejak awal baru lahir setelah memiliki fitrah tauhid. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam surat Al-A'raf ayat 172 Di saat Bani Adam Saat ruhnya dikumpulkan di alam arwah Semua kita mulai dari zaman manusia zaman Nabi Adam Sampai manusia yang terakhir dikumpulkan di alam arwah Telah Allah tetapkan berapa jumlah manusia sejatinya Di saat di alam arwah tersebut Kemudian masing-masing kita Disebutkan dalam surat tersebut Ditanya masing-masing Mengenai kesaksiannya akan Ketauhidan untuk Allah Sebagai Rabbinya Allah berfirman dan bertanya Kepada kita Apakah aku ini Tuhanmu Allah tanyakan ini kepada kita Kepada kita di alam ruh Di alam arwah Maka tak satupun kita yang Menolak dan tak ada satupun kita yang mencoba untuk menyimpang. Semua secara fitrah menjawab. Kalu balas syahidna. Mereka menjawab. Kami menjadi saksi bahawa engkau adalah Tuhan kami. Ayat ini salah satu dalil yang dipakai, dijadikan dalil oleh para ulama untuk memberitahu bahawa hakikatnya di dalam jiwa kita telah tertanam nilai taqiyah, telah tertanam nilai keimanan bahwa anak-anak kita sejatinya dahulunya sebelum beliau sebelum anak kita lahir di muka bumi adalah seorang muslim. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sering kita dengar, ma mauludin illa alal fitrah. Tidaklah bayi yang lahir kecuali lahir dalam keadaan fitrah. Setiap bayi awal mula kelahirannya membawa fitrah salah satunya fitrah keimanan, fitrah tauhid. Fa awi awi Maka disimpangkanlah oleh pengaruh keluarganya termasuk orang tuanya Yaitu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi Maka salah satu penyimpangan yang membuat anak-anak kita keluar dari Tauhid fitrahnya adalah pengaruh pola didik asuh orang tua Maka dari sini kita bisa menyimpulkan dahulu setiap manusia adalah muslim Barack Obama dulunya Muslim, dulu, dulu waktu masih dalam perut. Ya. Siapa lagi, ya David Beckham dulunya Muslim. Ya. Boy band Korea yang sering digagumi oleh anak ABG tersebut, dulunya Muslim. Kau ditanya dulu, dulunya Muslim. Maka kita dapati kalau sekarang ada anak-anak yang menyimpang, kalau ada anak-anak yang keluar dari fitrahnya, semua karena pengaruh dari pola asuh. Di mana anak-anak ini tidak dikenalkan Allah di awal-awal dari masa kelahirannya, di awal-awal dari masa pendidikannya. Maka dari saat itulah ternyata anak-anak kita sudah mulai tidak mengenal Allah. Siapa yang bertanggung jawab? Salah satunya adalah orang tuanya. Maka dalam Islam salah satu cara untuk menjaga tauhid tersebut dikenalkanlah Allah di awal-awal kelahirannya. Disebutlah namanya, ditanamkan dulu nama-namanya Salah satu sunnah diajarkan Rasulullah SAW Misalnya kepada bayi yang baru lahir Yaitu diperdengarkan asma Allah di awal-awal baru lahir Makanya sebagian ulama termasuk ditegaskan oleh Ibn Al-Qa'im Al-Jawziya dalam kitab Tufatul Maudud Bi Akhamil Maudud Sunnahnya kita mengazankan bayi Sunnahnya kita mengazankan bayi Kalaupun ada ulama yang mendoaifkan hadis ini tapi ada juga yang mensahihkannya. Dan mensahihkannya adalah ulama semisal seperti Ibnu Al Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Kenapa? Karena mengazankan bayi adalah salah satu stimulan untuk menjadikan pada saat dia baru lahir yang pertama kali dikenal ada asma nama -nama Allah, nama-nama Allah. Nama-nama Allah yang pertama kali masuk dalam telinga anak. Dan inilah yang disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa bayi itu awal-awal mula kelahirannya, pertama kali organ yang pertama kali aktif adalah telinganya. Dalam surat An-Nahl ayat 78, Allah menyebutkan, Wa wau akrojakum mimbutuni ummahatikum, la ta'alumunu shay'a, wa jallakum al-sama, wa absar wa al-afidal ta'shkurun. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Dan Allah menjadikan pendengaran Penglihatan dan hati agar kalian bersyukur Dalam Al-Quran Menjelaskan organ pertama Yang pertama kali muncul menjadi, Berkembang di dalam organ bayi Yaitu pendengaran Pendengaran penglihatan baru hati Pendengaran dulu Maka Islam mengajarkan kenapa bayi itu diajankan Sementara kalau non muslim diberi apa, Di matanya diberikan Tanda salib Padahal secara jelas tapi menurut ilmu pengetahuan modern pun ternyata sudah benar didapati bayi sudah mulai aktif pendengarannya bahkan di saat masih dalam kandungan saat ruh ditiup ke dalam e, janin ke dalam janin yang ada dalam perut ibunya. Maka kalau sejak awal nama-nama Allah tidak pernah diperdengarkan, tidak pernah disebutkan, ini menjadi salah satu yang membuat anak-anak kita lupa akan hakikat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kalau ada yang menolak, ustaz bukannya sebagian ulama ada mendoaifkan bahwa mengazankan bayi itu hadisnya doaif. Saya katakan, kalaupun tak ingin mengazankan bayi karena khawatir melakukan amalan yang disebut bid'ah, maka perhatikanlah jangan sampai bayi lahir bukan nama Allah yang disebut, ya malah yihaw. Yes, ini jumlahah lebih bid'ah lagi, lebih ngaco lagi. Ya kalau nggak mau mengazankan, minimal sebut nama Allah. Kalau nggak mau takbir Allahu Akbar tentu menyambutnya dengan sambutan zikir yang pas gitu. Jangan ketika bayi lahir malah innalillahi wa inale rojiun nggak pas kelahiran disambut dengan innalillahi atau astaghfirullahalazim gitu. Karena memandang wajah bayinya ya ternyata tidak seperti yang diharapkan tentu tidak zikir pun ada konteksnya. Memang nama Allah yang disebut tapi harus sesuai. Sebagaimana para ulama mengingatkan. Kenapa menyebut masya Allah dan subhanallah sering terbalik? Kalau ada musibah selalu Masya Allah Padahal Masya Allah itu untuk sesuatu yang menakjubkan Ya, Misalnya kita memandang pemandangan Masya Allah Itu, itu yang benar Masya Allah Atas kehendak Allah ciptaan tersebut ada Ya Sementara Subhanallah itu untuk mensucikan Atas kejadian yang dinisbatkan seolah-olah manusia Misalnya atas misalnya terjadinya musibah gunung Meletus kita berpikir nih ada misalnya pengaruh jin atau nyirorokidul di dalamnya, maka kita bilang Subhanallah. Bukan karena nyirorokidul, bukan karena apa? Musibah itu semua berasal dari Allah Subhanahuwataala. Maka kita puji Subhanallah. Atau ketika ada kejadian yang orang mengaku-ngaku atas karena saya nih, ya saya yang menolong, maka kita bilang Subhanallah. Maka banyak ayat-ayat yang ketika berkaitan dengan sesuatu yang Sekawatir diselewengkan atas peran manusia Allah memulai dengan Subhanallah dengan namanya yang disucikan Seperti misalnya peristiwa Isra dan Mi'raj Banyak orang yang misalnya Merasa menduga bahwa itu Karangan-karangan Muhammad aja Tidak mungkin Bisa orang terbang dari dari Muka bumi ke atas langit Maka Allah memulai dengan namanya Subhanallah Asra, Maha suci Allah yang memberangkatkan Supaya orang tahu semua atas kehendak Allah. Jadi konteks zikir pun dalam Islam punya yang namanya penempatan kontekstual. Jadi jangan zikir yang penting kan zikir ustaz Kita pun sakit hati kalau istri atau suami kita pulang istri zikirnya astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Giliran tetangga lewat alhamdulillah alhamdulillah kan tak tidak pas. Termasuk ini juga yang harus kita pahami. Nah silakan menyebut nama Allah selain takbir alhamdulillah pun boleh. Kalau meyakini hadis tadi Tapi Sebagian ulama justru mensunahkan Mengazankan bayi, kenapa? Karena memang nama Allah Yang harus pertama kali disebut Pada saat bayi pertama kali Baru lahir Inilah awal mula kita menjaga fitrah Maka perhatikan Ketika orang tua Tidak menyebut nama Allah Bahkan tidak menyebut Melakukan aktivitas yang sesuai dengan sunnah Saat awal-awal kelahiran Inilah fase awal dari penyimpangan tauhid Tauhid yang menyimpang mula-mula dari mana? Mulai dari dipinggirkannya Allah dalam setiap kejadian yang terkait dengan anak Padahal organ pendengaran anak saat itu termasuk otaknya Menurut penelitian Satu hari merekam 1500 kosa kata baru 1500 kosa kata baru tidak terbayang kalau dari 1.500 kosa kata itu Tidak ada asma Allah di dalamnya Maka banyak anak-anak yang akhirnya Tauhidnya menyimpang, menolak Allah Justru tidak meyakini Allah Bukan karena dia tidak memiliki fitrah Tapi software fitrahnya yaitu Tauhid Dirusak oleh orang tuanya Inilah penyebab penyimpangan Tauhid Ini asal mula dari yang kenapa anak-anak tidak mengenal Allah Makanya kalau kita lihat bagaimana sejatinya ya, apa, e, fitrah tauhid ini ini menjadi sesuatu tanggung jawab orang tua. Bagaimana orang tua termasuk juga yang kedua ortu juga mengenalkan Allah sesuai dengan urutan namanya. Sebagaimana kita tahu Allah punya nama-nama yang indah di mana nama-nama tersebut menunjukkan kasih sayangnya, menunjukkan cintanya. Disebutkan, misalnya namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Assalam Dimulailah dengan nama Ar-Rahman, Ar-Rahim Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang Ar-Rahman, kalau kita baca beberapa Tafsir, maksudnya kasih sayang Tanpa batas Di mana Allah menyayangi semua makhluknya Walaupun makhluknya kafir Bagaimana bisa Makhluk yang kafir kok disayangi Inilah cinta Allah yang begitu luas Kenapa? Buktinya apa? Buktinya orang kafir Saja, masih diberikan Nikmat, diberikan nafas, diberikan Rizki, jangan kaget kalau Dia bilang, Bill Gates tidak sholat tapi kok Dapat Rizki, bahkan dia orang terkaya di dunia Itu bukti dari Maha Rahman ya Allah, yaitu Maha kasihnya Allah kepada seluruh mahluknya Tetapi Allah punya sifat Ar-Rahim Ar-Rahim itu adalah Kasih sayang Allah khusus atas Keimanan yang dilakukan oleh Hamba-hambanya, makanya Ar-Rahim Hanya untuk hamba-hambanya yang taat Dimana salah satu ciri Ar-Rahim mungkin adalah adanya keberkahan kepada setiap yang diberikan oleh Allah. Bill Gates atau siapapun orang-orang yang tidak menyembah Allah dapat rizki, tetapi tidak dapat berkah. Kita walaupun rizkinya tidak sebanyak Bill Gates, tapi dapat berkah. Berkah itulah yang kita butuhkan sebagai bentuk dari yang namanya yang namanya eh, apa hidup yang eh, sukses di dunia dan di akhirat. Nah dengan nama Allah dan Ar-Rahman Ar-Rahim wajib kita untuk mengenalkan namanya pertama ditampilkannya lewat mana lewat ekspresi wajah ortu di mana wajah ortu menunjukkan ayat-ayat Allah yang ayat kauniah di mana kalau ortu jarang senyum jarang membelai berkata-kata yang lembut anak tak mendapatkan ayat-ayat kauniah tentang Allah yang maha rahman dan maha rahim dan seringkali anak-anak akhirnya tidak mencintai Tuhannya sendiri. Karena kesalahan kita yang mengenalkan Allah justru di saat lagi marah doang. Banyak ortu nyebut Allah pas lagi mau nyambit anak. Masya Allah. Astaghfirullah. Gitu ya. Awas kamu ya. Allah murka. Apa yang terjadi? Anak tahunya kalau Allah sudah disebut pasti ada sapu yang melayang. Kalau Allah sudah disebut pasti ada piring yang pecah. Kalau Allah sudah disebut digampar. Makanya betapa banyak anak-anak yang tak mengenal Allah Ar-Rahman Ar-Rahim karena ortu yang menyebut Allah pas marah doang bahkan kalau kita mau lihat beberapa hadis Allah justru ingin menegaskan kalau namanya disebut khususnya kepada anak-anak tak boleh kita menunjukkan kemarahan depan anak makanya salah satu adab kalau kita memukul anak ini jelaskan oleh para ulama termasuk oleh Abdul Allah Dudi. jelaskan misalnya ada kitab Manhaj Tarbiyah an Nabawiyah yang ditulis oleh Muhammad Nur Suwaid salah satu adab kalau kita memukul anak karena kebandelannya Ketika anak menyebut nama Allah Wajib dihentikan ya, Wajib dihentikan Misalnya mau kita pukul Ya Allah lah, Wajib dihentikan Ini anak kau tahu rahasianya Pinter banget ya, ya wah, Berarti gampang nih Ustaz dah ngasih tahu rahasianya Bagaimana ustaz Anak saya pintar Mau saya sebut nama Allah Justru itulah poinnya Ketika mau kita punyebut nama Allah Kita bilang Allah menyelamatkan Dan kasih sayangnya Tidakkah engkau Menyembah Allah sebaiknya Tidakkah engkau harus pada Allah Inilah momen pendidikan Bahkan bukan hanya itu bersumpah dengan nama Allah pun dalam Islam wajib hukumnya dipenuhi. Kalau ada orang bersumpah. Misalnya ada orang mohon-mohon nama -mohon kita, demi Allah. Maka kalau dia mohon demi Allah, kewajiban kita adalah agar Allah tidak dinistakan dengan menyebut namanya, wajib kita penuhi. Kalau orang ini bersumpahnya main-main dia berdosa. Maka kita wajib memenuhinya. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim ketika Zainab mendapati anaknya dalam keadaan sekarat. Zainab ini anak pertama Dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mendapati Anak ke dalam keadaan sekarat Dia minta salah satu utusannya mendatangi Rasulullah Tolong panggilkan ayahku aku i, i, Anakku dalam keadaan sekarat Aku mohon ayahku membimbingnya Supaya dalam keadaan yang terbaik Rasulullah Khatimah Saat itu Rasulullah sedang bersama para sahabat yang lain Sedang rapat Jadi ketika Rasulullah sedang rapat Maka utusan dari Zainab itu pun memberitahu Wahai ya Rasulullah Wahai baginda Nabi, sesungguhnya anakmu Zainab sedang me, apa? sedang mengharapkan kedatanganmu di rumahnya karena kondisi anaknya sedang kritis. Saat itu Rasulullah merasa sulit meninggalkan situasi tersebut. Apa kata Rasulullah, tolong sampaikan kepada Zainab nanti aku datang. Ya, maka datanglah utusannya kepada Zainab memberitahu bahwa maaf, ayahmu belum bisa diganggu sedang ada urusan. Di situ kedua kalinya Zainab berucap, "Tolong sampaikan sekali lagi, Kumohon ayahku supaya datang." Ayahku supaya datang Aku dalam keadaan membutuhkannya Datang lagi utusannya Memberitahu kepada Rasulullah bahwa Zainab sangat membutuhkannya Lagi-lagi Rasulullah berkata Maaf, aku sedang ada urusan yang menurutku lebih penting dahulu ini Sampai kepada Zainab, nanti aku akan datang Begitu ketiga kalinya Zainab mengetahui bahwa Rasulullah memberi mengajarkan Jika sudah meminta dengan menyebut namanya Maka tak boleh ditolak Apa kata Zainab? Wallahi Billahi, demi Allah Sampaikan kepada ayahku Aku membutuhkannya Maka saat itulah utusannya memberitahu Sama dengan sumpah yang disampaikan oleh Zainab Apa katanya demi Allah baginda Rasul Anakmu mengharapkan kehadiranmu Disitulah Rasulullah mengegas membatalkan rapatnya Lantas pulang untuk Mendampingi Zainab menghadapi Anaknya sekatul maut, disinilah Para ulama memberikan kaidah Pentingnya kita untuk menghargai nama Allah sebagai bentuk untuk menjaga namanya Rahman Rahim Bahwa namanya disebut wajib kita berusaha mungkin untuk memenuhinya Bagi yang memainkan namanya, kalau untuk main-main saja itu berdosa Main-main saja, makanya misalnya antum Kalau betul-betul membutuhkan sesuatu khususnya kepada salah seorang Ya kalau murni gitu ya, tolong Ya, anda minta pinjaman uang mantu. Anda dalam keadaan sekarang. Afan, akhirnya enggak ada. Demi Allah. Nah, gitu ya. Kalau orang ini tahu tentang bab ini, maka dia diharapkan memberinya. Tapi orang yang main-mainin demi Allah ini dosanya besar. Misalnya ternyata dia cuma buat jalan-jalan ke Bali doang. Nah, gitu. Ternyata enggak adek sakit. Dosanya besar. Sudahlah bohong. Memainkan sumpah atas nama Allah. Tapi yang penting kita pelajari dari kaidah ini adalah... Bahwa Allah dengan namanya Pertama kali justru Ya ingin disebut Kepada anak-anak dengan sifat Rahman derhimnya Jangan sampai kita justru Gagal mengenalkan ini Dan seringkali anak-anak kita takut Kepada, bukan takut Tidak mencintai agama ini Karena awal-awal pengasuhan Nama Allah justru pada saat Disebut saat Mengancam lihat Nanti masuk neraka loh Allah masukin kamu ke neraka lihat aja panas gitu ya bukannya surga tapi neraka. Padahal konsep dakwah Islam wa ma'arsalna ka illa mubashiro wa nadiro tidaklah kamu diutus mamat kecuali kasih kabar gembira dan peringatan. Ingat selalu kabar gembira peringatan. Bahkan kalaupun Allah menyebut misalnya peringatannya biasanya diiringi dengan Kasih sayangnya, ketika Allah menyebutkan bahwa Siksaannya berat, Allah kasih tahu bahwa Dialah Allah yang pengasih dan penyayang Inilah salah satu yang Kadang-kadang kita sepelekan Bahwa pentingnya kita untuk Membungkus setiap apapun dengan Sifat Allah yang Rahman dan Rahim Agar anak fitrahnya jalan Mencintai agama ini Dan inilah yang membuat Pertama kali yang ditanam dalam diri dia Dijaga fitrah itu Yaitu adalah namanya Tauhid Ini yang membuat anak-anak kita terjaga Dan yang berikutnya adalah Menjauhkan kekaguman anak kepada selain Allah Kenapa demikian? Sebab kekaguman yang berlebihan Adalah pintu pertama dari yang namanya penyimpangan Tauhid Pintu pertama dari penyimpangan Tauhid dari mana dalilnya? Kita bisa lihat misalnya kaumnya Nabi Nuh yang disebutkan dalam Al-Quran memiliki sesembahan. Allah sebutkan dalam surat Nuh, walatadaruna alihatakum, walatadaruna wadawalasuwa, walayaguth, wayau, wanaser. Apa kata kaum Nabi Nuh? Jangan kalian tinggalkan sesembahan sesembahan kalian. Jangan kalian tinggalkan sesembahan kepada wad, kepada suwa, kepada yaguth. Kepada Ya'uk, kepada Nasr, ada lima sesembahan kaum Nabi Nuh. Namanya Wad, namanya Suwak, nama Ya'guth, nama Ya'uk, nama Nasr. Tuh, ada lima. Para muqasir termasuk muqasir dan tafsir yang menyebutkan lima sesembahannya kaum Nabi Nuh dahulunya orang soleh. Mereka ini yang disembah ini Wad, Suwak, Ya'guth, Ya'uk, Nasr. Mereka adalah orang-orang soleh yang mengajarkan keimanan, mengajarkan Tauhid kepada setiap manusia di masa tersebut Allah takdirkan meninggal melika lima limanya begitu mereka meninggal hati masyarakat begitu merasa kehilangan mereka menangis terseduh sedu mereka meratapi bagaimana kehilangan sosok yang menjadi panutan disitulah peran iblis merusak bagaimana membuat tauhid itu disimpangkan bagaimana caranya Iblis pun menyelipkan Dalam dada mereka, jiwa mereka Ditanyakanlah kepada mereka Apakah kalian sayang kepada lima orang tersebut Kepada Wat, kepada Suwa, Kepada Yagud, kepada Yoko Nazar Mereka menjawab, iya kami sangat kehilangan Kami sangat sayang Mulailah Iblis menjalankan, Iblis menjalankan Misinya, apa kata Iblis Kalau begitu, kenanglah mereka Dalam memori kalian Mereka mengatakan, tentu kan kami kenang Tidak mungkin kami merupakan, mereka lah orang-orang Soleh yang membawa kami kepada kebaikan Terus bagaimana cara kalian mengenangnya? Mereka pun bingung. Iya ya bagaimana mengenang? Maka Iblis memberikan salah satu cara. Setan mengatakan pada mereka. Gambarlah wajah mereka. Gambarlah wajah mereka. Supaya kalau kalian nanti anak cucu kalian pun mengetahui. Inilah orang soleh. Yang memiliki keutamaan dibandingkan kita. Bahkan tidak mungkin dosa. Sampai seperti itu. Digambarlah dulu. Maka mulai saat itu digambarlah Kelima tokoh ini Orang soleh ini Selepas orang soleh ini digambar Ternyata belum cukup Lama-lama mereka makin takjub, Makin kagum dipandang terus Apa kata iblis kalian mencintainya iya, Tidak cukup dengan gambar Khawatir orang tak bisa Melihat sejatinya bagaimana Apa? Bikinlah patung Untuk mereka yang mirip patung Mulai dari yang namanya gambar Cuma dua dimensi Ujung-ujungnya dibikin patung Maka patunglah yang harus Mereka buat Patungnya wat, ini orang soleh nih Patung suha, masing-masing membawa patung Ke rumahnya Awal mulanya sebagai prasasti saja Supaya mengingat ini, ini orang soleh nih Kan begitu Lambat laun mereka pun Menjalankan tradisi mereka Berdoa kepada Allah Ya Allah berikanlah kami riski, mulailah iblis menjalankan yang namanya perangkap yang ketiga, kalian ini tidak sopan, minta kepada Allah, di samping kalian ada orang soleh, ini birokrasinya tidak benar, yang benar itu lewat mereka, karena kalau mereka pasti dikabulkan ini jalur cepat kalau kalian kan banyak dosanya, kalian ibadahnya apa, jadi bagaimana sampaikan Lewat mereka, nanti mereka lah yang akan meminta kepada Allah Maka setelah itu pun, akhirnya sambil mereka mau nama Allah Apa yang mereka lakukan? Mereka memubah doanya Doanya apa? Wahai wat, mintakan ke Allah agar kami diberikan rizki Wahai suwa, wahai yagu, wahai nasir Ujung-ujungnya, begitu mereka punya anak, mereka cucu, bahkan cicit Cucu, cicit mereka, memahaminya, mintanya kepada Wat. Mintanya kepada suwa mintanya kepada Yagud, kepada Yau, kepada Nasr. Mereka taunya bapaknya selalu menyebut namanya Wahai Wat, Wahai suwa Lambat laun, akhirnya keturunan di bawah mereka pun menyembah lima orang ini Maka kita pahami, dari ayat ini, Para ulama mengingatkan kagum berlebihan kepada orang soleh aja dilarang, apalagi kepada orang salah. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan jangan kalian berlebihan lebihan memujiku sebagaimana e, bang Israel memuji Isa bin Maryam, sehingga akhirnya diangkatlah Isa bin Maryam sebagai Tuhan. Awal mulanya mereka tahu Nabi, 300 tahun setelah Nabi Isa wafat. Barulah mereka sepakat kayaknya nggak pantas kalau cuma jadi nabi, ya harusnya lebih tinggi lagi jadi Tuhan gitu, ya. jadi Tuhan yang dilantik yaitu, ya oleh siapa, oleh umatnya, ya salah satunya kenapa mereka kagum berlebihan dan Nabi Muhammad pun mengatakan tidak boleh, ya kagum berlebihan itu pengertiannya apa sampai menyamakan antara Muhammad dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah penyebab ketika Umar bin Khattab menangisi jasad Rasulullah yang wafat Sampai berucap siapa yang bilang Rasulullah wafat berhadapan sama saya Ngaco kalian semuanya Umar tergoncang, tidak bisa nerima orang yang dicintainya Hanya satu orang yang saat itu sadar imannya kokoh Dan justru ini bukti Tauhid Apa kata Abu Bakar sahabat yang utama yang pertama kali masuk Islam dia bilang, jika engkau menyembah Allah Jika engkau menyembah Muhammad Muhammad telah mati Tapi jika engkau menyembah Allah Allah selalu hidup, abad dan selamanya Tidak akan pernah mati Disitulah para sahabat termasuk Umar Sadur Ia ya, inilah hakikat Tauhid Maka kata kuncinya Ternyata awal mula penyimpangan Tauhid Itu bermula dari kagum yang berlebihan, lebay dan tanpa sadar anak kita mungkin dari kecil kena kecipratan, kekaguman bapaknya terhadap sesuatu. Bapaknya fans MU. Maka anaknya jadi korban tuh, gantungan kunci. Mulai dari bajunya, mulai dari celananya, popoknya, bantalnya, gulingnya, dekorasi kamarnya. Sejauh mata memandang, anak gak ngerti. Yang jelas bapaknya bahkan ngajak begadang malam-malam kalau MU nonton. Sambil mengatakan pokoknya kamu pengganti Wayne Rooney Pengganti Wayne Rooney Masya Allah inilah salah satu cara yang seharusnya kita ganti Kalau sering ditanamkan cinta MU cinta MU cinta Lama-lama cinta gak? Bisa Maka kenapa gak tanamkan cinta Allah cinta Allah cinta Allah cinta Allah cinta Allah Inilah kenapa anak kita ketika kagum berlebihan wajib waspada Apa-apa maunya semuanya serba spawn Apa-apa serba spawn Bukan berarti tidak boleh dalam kaidah ilmu pendidikan kita membolehkan beberapa hal untuk anak seperti mainan. Bahkan Rasulullah membolehkan boneka, sesuatu yang sejatinya haram untuk orang dewasa dibolehkan untuk anak-anak. Ya, bahkan Rasulullah membolehkan seekor anjing dipelihara oleh uh, Husain cucunya, walaupun tidak boleh dalam rumah, karena Husain pernah menemukan seekor anjing kecil di kota Madinah, namanya Al jarru Maka dibawa ke dalam rumahnya. Ketika dibawa ke dalam biliknya, dalam kamarnya. Setelah itu ternyata Rasulullah menunggu datangnya Jibril Karena Jibril akan membawakan wahyu Untuknya Qadarullah Ternyata sudah lama Jibril tak datang Dan Rasulullah keluar dari rumahnya Ternyata Jibril ada di Depan rumahnya Maka disitulah Rasulullah berkata Kenapa engkau tidak masuk Disitulah Jibril mengatakan Tidak akan masuk malaikat ke dalam rumah Yang di dalamnya ada anjing Yang di dalamnya ada patung Dan di dalamnya ada gambar Barulah setelah itu Rasul bilang di dalam rumahku tidak ada patung tidak ada rancang tidak ada gambar. Maka Ajib mengatakan, "Coba periksa bilikmu." Ternyata di situ ditemukan yang namanya anjing kecil miliknya Husain. Maka diingatkanlah Husain bahwa larangannya ya sayangnya dia sespada anjing kecil bukan berarti membuat dipelihara di rumah. Kalaupun kalmu menyelamatkannya tidak boleh dibawa ke dalam rumah dan hati-hati dengan najisnya. Hal ini memberitahu bahwa ada beberapa hal yang Dibolehkan, tapi gak berlebihan, ada kaidahnya Anak kita boleh, misalnya, senang sama Mungkin, walaupun yang ideal Kita kenalkanlah kekaguman terhadap tokoh-tokoh Islam Kepada Umar Masalahnya kalau kekaguman itu kepada tokoh-tokoh Yang justru kita, setelah dewasa Mereka lihat tuh, kagum sama Superman Akhirnya taunya Superman itu kan Canda dalamnya di luar Ini aneh-aneh terhadap anak kita Akhirnya nanti pakai pampers pempersnya di luar, celana di dalam gitu Or ditanya, "Dek, kok ngaco gini Superman?" gitu ya. Kenapa begitu? Karena mereka seperti itu. Bola kagum sama Spiderman. Spiderman suka manjat-manjat. Makanya wajar tetangga kok mangganya hilang gitu ya. Tiba-tiba ada jendela yang patah. Ternyata sama anak kita sendiri. "Kok kamu kayak gitu?" Superman. Spiderman. Maka memang harus hati-hati terhadap efek menanamkan hal yang sifatnya seperti itu. Karena itulah kadang banyak sekali penyimpangan tauhid Bahkan di kalangan kaum muslimin yang sudah dewasa pun Misalnya kagum terhadap sesuatu Bahkan akhirnya menjadikannya Layaknya seperti nabi Tidak pernah salah ya Bahkan kalau kita lihat fenomena Beberapa waktu terakhir ini Misalnya kita lihat ada orang seperti disihir Dengan tokoh tertentu Hati-hati bahwa seringkali kita tidak sadar Semua selolah benar Kalau kita tidak berpijak kepada Al-Quran dan Hadis Bahkan kagum itu akan menyeret Walaupun kadang-kadang sholat sih sholat Saya sih sholat ustaz Tapi masa gak boleh kaguma dia Ya hati-hati Sebab kekaguman nanti berhubungan dengan yang namanya status kita di akhirat Karena Rasulullah mengatakan Almar'u ma'aman ma ahabba Seseorang di akhirat bersama yang dia kagumi bersama yang dia cintai Hati-hati kalau yang kita kagumi bukan orang-orang yang jelas-jelas dipilih Allah masuk surga Maka peluang kita akan bersama dia nanti Makanya ketika Anas mendengar hadis ini, maka dia bilang cukuplah engkau ya Rasulullah yang aku kagumi, cukuplah e, Abu Bakar dan Umar karena dia tahu Rasulullah Abu Bakar dan Umar dijamin masuk surga. Maka Anas pun disebutkan bersama Rasulullah nanti di akhirat. Ya kalau kita kagumnya kepada yang namanya yang namanya e, orang yang benar dan kepada orang yang benar pun kepada Rasulullah pun ada batasannya, ada batasannya tidak lebihan. Karena kiai ada batasannya. Kiai Ustadz bisa salah Makanya kalau Ustadz meninggal bukan berarti dibikin Seolah-olah itu sebagai Kehilangan iya Tapi jangan sampai membuat lebay Sebagaimana orang-orang Nasrani lebay Dibikin patungnya, dibikin bonekanya ya Berbanyak hal Misalnya gantungan kunci, pinnya Memang hati-hati Kadang-kadang membuat kita akhirnya Lalai dari yang konsep tauhid tadi Sehingga membuat kita melepaskan hal-hal seperti ini Pernah misalnya saya dapati Ada anak-anak yang saking kagumnya ini bukan kepada Ustadz tapi misalnya kepada grup uh, boyband ya dulu misalnya waktu awal mula berdiri grup Cherrybell gitu ya boyband eh bukan boyband girl band sampai-sampai ada akun khusus di Twitter namanya uh, apa uh, apa agama chibi ya agama chibi itu ada akunnya we apa bahkan punya blogspot namanya ya www.tuhancherrybell.blogspot.com Ya silakan, saya nggak tahu sekarang masih aktif atau tidak. Silakan kalau mau dicek. Dan mereka adalah anak-anak ABG yang menganggap ini kan biasa saja. Tapi mereka kalimat mereka, masya Allah, sampai disebutkan di situ profil gambar tujuh Tuhannya, yang Tuhannya sebelumnya sembilan kata dia, yang dua dikeluarin tinggal tujuh. Kemudian ditampilkanlah makanan Tuhan, bahkan bukti-bukti bahwa Ceribel cerebell Tuhan kata dia, ada buktinya dan itu ada artikelnya. Kalian tak percaya dalam tubuh manusia ada bukti cibi itu Tuhan. Pertama periksa kuping Anda, ini bentuknya huruf C artinya cherry. Yang kedua periksa lubang hidung Anda, ini huruf B kebalik kan dua nih B. Lubang hidung kan dua, itu huruf B kebalik. Ini cherry bele ada. Mereka memaksakan dalil ini konyol sekali. Kalau kita mau ribut sama mereka, mereka ribut jihad beliau. Mereka menyebutnya ini jihad membela nama Tuhan. Setelah ada yang namanya agama cibi muncul agama smash saya kaget sewaktu itu sebagai konselor, Bikin, bahkan bikin syahadat baru. Ada sebuah akun Facebook. Tapi sekarang sudah di-suspend. Sempat temenan nama saya, bikin syahadat. Aku bersaksi tiada Tuhan menekan smash. Dan aku bersaksi bahwa Rangga, Rafael, Bisma, Diki, Ilham, Morgan, Reza, utusan Tuhan. Dan itu real. Mereka bikin kitab suci. ya, Namanya smashnia. Kitab suci mereka. Di mana kalau mereka lagi galau baca lirik semangat muda. Ini firman Tuhan. Kalau lagi patah hati, baca lirik pahat hati Mereka nyebutnya Al-Pahatiah Mereka sampai membuat duplikasi dari Al-Quran Untuk membenarkan betapa bodohnya mereka Kalau ditanya, kan cuma main-main Main-main seperti inilah yang disukai oleh setan Karena ujungnya bertemu mereka di neraka Bertemu setan di neraka Maka betapa banyak sekarang anak-anak muda, anak-anak kita yang sekolah Islam ITIT Al-Alal -al, tapi karena ortu dan guru yang menanamkan kekaguman yang berlebihan kepada makhluk fitrahnya kepada Islam kepada Allah justru hilang. Makanya agama dianggap Suatu yang menyebalkan, membebankan. Ya, sering saya ingatkan, kalau kita bilang kenapa sih bawa-bawa agama? Saya bilang agama bagi kalian itu beban, maka ditinggalkan. Tapi bagi kami agama menyenangkan Makanya wajar kami bawa kemana-mana Sebab sesuatu yang menyenangkan Pasti akan dibawa, pasti akan Tunjukkan, tapi kalau ada yang bilang udahlah jangan bawa-bawa agama Orang mengatakan ini sejatinya Sedang kena virus Bahwa agama itu beban Bagi dia, agama itu berat Bisa karena dia rusak fitrahnya Karena pengaruh lingkungannya Bisa juga rusak berkaitan Dengan bagaimana pola Pengasuhan di masa kecilnya maka wali azubillah memohon kepada Allah khususnya buat anak kita ya agar mereka jangan sampai hilang fitrah itu fitrah tauhidnya bahkan tauhid itulah yang Allah sebutkan sebagai pondasi dalam menghadapi kehidupan kenapa demikian karena kalau kita mau lihat awal mula sahabat itu mula-mula justru dibina Rasulullah mereka fokuslah kepada perbaikan tauhid tauhidullah mereka selama ini mulai menyimpang dari akidah sebenarnya Karena bodohnya mereka Sebagaimana kita tahu Awal mula dari mulai-mulanya muncul patung-patung ya Mulai dari hubal, latak uza Semua bermula dari bodohnya mereka Sehingga mereka mengikuti apa kata orang Kenapa ada muncul patung hubal Disebutkan oleh Syekh Syafir Rahman al Mubarakfurri dalam kitabnya Rahikul Maktum Mula-mula pelopor pertama kali patung-patung di kota Mekah Namanya Amar bin Luhai Amar bin Luhai Amar bin Luhai ini dikenal orang yang baik Orang yang baik, orang yang suka berderma Dermawan, al-karom Bakar sebutkan setiap dia korban Itu seribu hewan dipotong ya, Dia suka melayani orang Ada satu pemirsa yang disebut bahawa ada satu hal yang akhirnya membuat mereka lupa. Ya, dia itu bilang gini, karena dia hanya mengandalkan akalnya saja, dia lupa bahwa salah satu menjaga tauhid kembali kepada sumber dari tauhid yaitu adalah Kitabullah. Nah, sebagian orang yang fitrahnya tauhid tapi tidak kembali kepada Allah akan mengalami apa yang terjadi dengan Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini dia tahu bahwa Allah itu ada, tapi mulai muncul pemikiran Ya, dia bilang begini Kalau saya ingin tahu Bagaimana cara orang-orang terdahulu Menyembah Allah Dan dia tahunya gini Awal mula nabi diturunkan Kebanyakan di negeri Syam Wilayah sekitar Palestina Asumsi dia gini Kalau banyak nabi diturunkan di Palestina Pastinya Orang-orang di Palestina Adalah sumber kita dalam melihat bagaimana sejatinya menyembah Allah karena nabi banyak diutus di sana. Maka dengan asumsi seperti ini berangkatlah Amar bin Uhay dari kota Mekah ke Palestina. Saat ke Palestina atau Syam, dia bertemu dengan suku Amlaq. Suku Amlaq suku yang dikenal badannya besar-besar, ya tinggi-tinggi, ternyata mereka sedang meminta kepada patung Hubal. Di sana mulai muncul sesembahan pada patung Hubal. Amr bin Luhai bertanya, "Mata budun, kalian menyembah siapa?" Maka mereka pun menjawab, "Kami menyembah Hubal yang membawa keberkahan bagi negeri kami." Maka pikirannya Amr bin Luhai mulai, "Kalau dulu nabi diturunkan di sini, Pastinya inilah ajaran nabi yang benar." Maka dia pun berpikir sederhana, "Kalau gitu selama ini kota Mekah tuh ngaco." Ya? Sebelum dan mereka belum Muhammad Rasulullah belum diturunkan. Maka dia bilang kalau begitu yang benar menyembah Hubal. Maka dia pun request 360 patung untuk dibawa ke kota Mekah. Ya 360 patung itu dibagikan kepada kabilah-kabilah di kota Mekah. Dia bawa 360 patung itu di mana patung <coughs> Hubal itu disebutkan tingginya 4 meter lebarnya 3 meter Satu patung itu. Jadi dibawa itu gimana entah gimana membayangkannya jelas itu berapa kontainer lewat unta itu untuk membawanya. Begitu dia dibawa ke kota Mekah, disampaikanlah kepada masing-masing kabilah. Apa kepada masing-masing kabilah, ketahuilah aku baru pulang dari negeri di mana nabi diutus yaitu negeri Syam. Dan aku mendapati masyarakat di sana menyembah patung Hubal. Mulai hari ini kita merubah ibadah kita karena ibadah kita salah nabi yang diutus di sana saja masyarakatnya menyembah hubal masa kita menyembah lain maka kalian harus menyembah hubal maka sebagian masyarakat akhirnya pun percaya mereka merubah sehingga menyembah patung hubal setelah itu patung lata dan ozak kesimpulannya apa kesimpulannya kenapa ammar bin luha menyimpang fitrah tauhidnya tidak dikembalikan kepada kitabullah tidak melihat dari ayat-ayat Taurat dan Injil yang saat itu masih disucikan dari penyelewengan, sehingga hanya berdasarkan perlihatan ini kan sama bodohnya. Ada orang datang ke Arab melihat orang Arab, ya menyiksa pembantu. Oh, dulu kan Nabi ditus di sini, berarti sunnah menyiksa pembantu. Ya karena ini kan orang Arab orang Arab ya misalnya karena kita ngeliatnya yang penting Arab kita lupa orang Arab tuh ada yang Arabnya Rasulullah ada Arabnya Abu Jahal jadi jangan langsung berpikir saya barusan dari Arab Ustaz dan saya ngeliat orang Arab nikah kontrak kan gitu ya ketemu di puncak kan ada orang Arab tuh setiap cewek digodain dihamilin gitu kan ini yunah ini keturunan rasul karena setiap yang kira-kira Arab pasti habit kan gitu ya Tampangnya Arab, Habib gitu. Kita kalau tidak merujuk kepada kitab suci Al-Quran Peluang Tauhid itu menyimpang Maka betapa banyak Orang-orang yang fitrah Tauhidnya itu Menyimpang karena dia tidak kembali ke Al-Quran Banyak dipikirin Maka muncullah filosof-filosof Memikirkan Tidak mungkin semua ini terjadi atas kerdaknya Maka muncullah Al-Halaj Dengan wihdatul wujudnya Yang mengatakan Aku dan kamu itu adalah Allah karena kita semua ini tidak ada makhluknya ada adalah khaliq maka kita adalah Allah. Jadi saya adalah Allah. Kalau di Indonesia terkena dengan Syekh Siti Jenar itu. Kenapa muncul pemikiran nyeleneh seperti itu? Karena pemikiran mereka tidak dikembalikan kepada ayat-ayat Quran. Kenapa kita menyembah Allah? Karena kenapa menyebutnya Allah? Kenapa tidak Yehuwa? Sebagaimana kenapa tidak tidak namanya misalnya Yesus Karena Allah menyebut dirinya Allah, Katakanlah aku adalah Allah Jadi kita menyebut Allah Karena Allah menyebut, memperkenalkan namanya dengan nama Allah Jadi bukan karena ini nama rekayasa dari bagian Rasulullah Tidak Itulah kenapa Kalau anak-anak kita Menjaga fitrah tauhidnya Tidak dikembalikan dengan Al-Quran Maka peluang mereka untuk menyimpang sangat besar Karena pikiran mereka Terutama kalau mereka terlalu cerdas Mereka akan berpikir Sesuatu itu berdasarkan analisis mereka Akalnya dia saja Padahal akal manusia itu terbatas Sementara ilmu Allah terbatas Makanya kalau manusia Mengandalkan akalnya untuk nilai Allah Kemungkinan rusak Ibn Loh Koyim pernah bilang Akal manusia itu kurang lebih seperti timbangan bawang Sementara ilmu Allah Seperti gunung apa yang terjadi kalau timbangan bawang dipakai untuk menimbang gunung kemungkinannya rusak stress, maka banyak orang yang berfilsafat ya, menimbang ilmu Allah, akhirnya stress timbangannya ambrol peluang dia untuk gila sangat muncul maka jangan heran, ada hubungannya antara orang yang mendalam filsafat sampai gak kenal dengan agama dengan kegilaan-kegilaannya sangat mungkin, di masyarakat aneh dia gak sholat lagi, mengaku dirinya sebagai sudah dekat dengan Tuhan tidak perlu ni bagian dari hidup dia Karena itu Dua menjaga fitrah tauhid, Menjadikan ayat kau niahnya Mengenalkan Allah lewat nama-namanya Lewat ciptaannya dengan rahman arrohimnya Yang berikutnya adalah Tidak memperkenalkan Kekaguman berlebihan kepada selain Kepada Allah ya, Jadi kalaupun anak kagum kepada Ortunya kagum sebatas Sayang tapi ingat ada Allah yang Lebih wajib disayang kagum terhadap boneka, kagum terhadap tokoh-tokoh, jangan sampai. Karena banyak ortu yang menanamkan kekaguman yang berlebihan. Ya Berlebihan. Misalnya, sama klub kesayangan. ya Bola sekarang udah kayak, udah menjadi kayak Tuhan sendiri. Udah menjadi agama sendiri. Sampai muncul misalnya agama Maradona itu. ya Agama Maradona bagaimana Maradona sebagai Tuhan kan? Salah satunya karena kagum berlebihan. Ingat. Yang berikutnya adalah mengembalikan Konsep Tauhid itu kepada Al-Quran Mengenalkan anak terhadap konsep Al-Quran Supaya anak-anak kita mengenal Allah dengan jernih Tanpa dirusak dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran sesat Karena informasi yang benar tentang Tauhid itu Semua bermula dari Allah yang berada dalam Al-Quran Dan keterangan Rasulullah SAW Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat Waktu membatasi kita akan lanjutkan di bulan depan Pembahasan masih tentang menjaga fitrah anak-anak kita Agar selalu dalam keadaan yang Sebagaimana mestinya aku lupa lihaza fastaghfirullah li wa wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa warahmatullahi wabarakatuh